Menutupi aurat seluruh badan kecuali wajah, kaki, telapak, tangan. Yang kedua pakaian yang bukan, yang diri. bukan pakaian yang berhias Diri. Yang ketiga yang diri. tidak sempit. Yang keempat tidak, tidak, tidak tipis. Yang tadi yang ketiga itu tidak ketat. Yang keempat itu tidak tipis ketat. Paham gii? Membentuk lekuk tubuh. Kemudian yang keempat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 dikecualikan bagi wanita ada enggak di bawahnya ya. iya hadisnya setelah hadis ada faida faidanya apa para ulama sepakat bolehnya wanita isbal terus di bawahnya faida nah diukur dari mana